hasilnya lain dia tidak bisa bertanggung jawab. Wah, saya kira begini. Tidak boleh dalam pendidikan harus pasti. Dan kepastian itu hanya Saudara bisa terima daripada ajaran Islam. Yang lain itu masih ragu-ragu. Kalau aturan barat, pendidikan yang datang dari taman kanak-kanak yang dari barat, ini semua masih one in yattabiuna illa one. Mereka cuma mengikuti prasangka dan rabaan. Yang pasti itu yang dari wahyu ini Begitu firman Allah Ke enam Harus mengetahui siasat komunis Yahudi Salibis dan imperialis Seorang pendidik harus mengerti Apa siasat yang dijalankan oleh kaum Yahudi sekarang Tadi saya sudah sebutkan sebagian Dan masih banyak lagi sebagian Apa taktik mereka Harus kita ikuti pendidik itu jadi pendidik ini tidak boleh seorang yang Tuhu, lugu, berjalan terus di depan Harus juga tolak-tolak kanan-kiri Apa yang direncanakan lawanmu Terhadap wahai kaum muslimin Harus kamu ketahui Kalau kamu tidak ketahui Kamu buyar sendiri Seperti orang jalan moncok Dia tidak tahu bahawa di bawahnya ini ada Bom yang akan meledak Tahu-tahu masuk jembatan Dia kabur bersama jembatan itu itu sebabnya orang mesti menyelidiki Pendidik harus tahu siasat kaum salibis Misalnya buku-buku orientalis Yang dimasukkan di semua tempat Buku-buku tentang Islam Tetapi menentang Islam Dengan cara yang tidak bisa diketahui Itu anak-anak kita mesti kita jauhkan Membaca buku-buku seperti itu Sampai mereka kuat Seperti mengatakan bahwa Mengapa Islam membenarkan orang berpoligami? Itu kan merusak rumah tangga Ya sekarang itu perempuan kenapa dipingin Itu kata-kata yang ada insinuasinya begitu Itu cepat mempengaruhi Orang mengira betul Padahal itu cuma sebagai insinuasi Itu cuma cara taktik Untuk melunturkan agama Islam Dari hati dan pikiran tiap muslim khusus pemudinya dan pemudanya jadi harus tahu kita rencana kaum imperialis kaum yahudi kaum komunis dan sebagainya bagian ketujuh, sistem ikatan ikatan dalam kepercayaan itu anak mesti diikat dengan dia punya kepercayaan, ikat mati kamu harus mati dengan tawahidmu tidak boleh kamu berpisah dengan tawahidmu kamu tidak boleh berpisah dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Baik secara lesan kamu akui Kamu murtad Maupun kamu dengan perbuatan-perbuatan yang menentang Sistem la ilaha illallah ini Apa karena kamu punya jabatan Kamu injek-injek la ilaha illallah Tidak boleh, kamu harus berpisah dengan jabatanmu Untuk la ilaha illallah Prinsipal Tidak boleh kamu berpisah dengan ini Kamu harus diikat mati dengan itu Begitulah cara mendidik bagaimana seorang pemuda diikat dengan atidahnya Kemudian diikat ikatan di bidang rohani Dia dengan sesamanya itu harus ada ikatan mahabbah dan uhuwa Inilah sebabnya Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya Islam dan umat Islam dan kaum Mukminin ini adalah saudara Tapi kenapa kita sekarang ini Merasa kadang-kadang dengan saudara kita sendiri sengit, marah. Mengapa kita mencurigai sesama muslim? Sebab ikatan rohani tidak ada. Tidak pernah diunculkan, tidak pernah ditimbulkan. Jadi antara kaum muslimat dengan muslimat. Masing-masing menganggap ini lebih benar, itu lebih lebih ee, salah dan sebagainya. Tidak ada ikatan uhuwa. Kaum muslimin juga. Ikatan-ikatan seperti dulu Sinoman-sinoman dan lain-lainnya Yang sifat itu gotong royong Tanpa ada ikatan-ikatan organisasi Dan kepartean Malah sesudara ada kepartean Malah kita lebih curiga kepada orang yang Tidak masuk anggota partai kita Padahal sama geblatnya dengan kita Saudara-saudara Salah apa benar ini Sama geblat dengan saya Kenapa saya mesti curiga dengan saudara Karena saudara-saudara tidak masuk anggota organisasi saya Ini yang tidak dimaukan oleh Islam Sedang inilah sekarang yang berkecamuk dengan kita Sehingga ikatan ukuwah uh -huh tidak ada Ikatan rohani di bidang ini minus Gersang sekali kita umat Islam di bidang ukuwah uh -huh ini Karena kita mesti mendidik kamu seumpamanya harus terpaksa berada di dalam satu partai atau organisasi Maka ingat sepanjang hidupmu Bahwa sesama Qiblat dari kaum muslimin adalah saudara. Tanpa recerba Mutlak Masalah dia bilang kodok halal Saudara bilang kodok haram itu masalah tretek bengek Masalah khilafiyah Dan bukan saudara yang menciptakan itu Imam Malik yang menciptakan itu Malik Ibn Anas Dan Malik Ibn Anas menahlil sunnah wal jamaah Ahmad dan 4. Cuma yang mengatakan Kodoh halal ini mungkin tidak menyebut Imam Malik misalnya Jawabannya buat Imam Malik sudah beres Menyebut saya yang membuat tuakan itu keliru Ya keliru itu tapi dia Sembayang satu kiblat dengan saudara Bagaimana saudara mesti siri Sirian dengan itu Di tengah kaum bajal sekarang mau meringkus saudara semua juga dia akan diringkus sama kaum dajjalisme. Ini kan satu kekeblingeran. Lah kalau kita streskan masalah partai di zaman sekarang ini ya semakin luntur ini semua. Semakin merekeli kita ini. Makanya partai kalau masih dianggap perlu, setidak-tidaknya harus dianggap suatu totoan dalam suatu masalah-masalah parlementerisme saja wa ukhuwah islamiah tidak boleh diusik-usik, tidak boleh terganggu-ganggu. Dan jangan mau diadu domba. kebetulan saya di dalam partai 21 tahun. Saya tahu bagaimana partai saya dengan partai Islam yang lain diadu domba. Akhirnya dua-dua lemah yang kuat yang mengadu domba sekarang ini. Yaitu daljalisme dan taulitisme. Pengalaman-pengalaman ini harus dipakai oleh umat Islam Jangan sok fanatisme Ini sebabnya saudara-saudara Kita mesti hati-hati dalam menghadapi lawan-lawan yang begini hebat Organisasinya rapi Politiknya dalam, siasatnya licin Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak lugu seperti kita ini Kata orang Arab ala tawuk seperti kita ini Tidak Orang cerdas ini. Dan kemungkinan besar Luar masuk CIA ikut kita dibangil ini kalau dihadapkan dengan politiknya CIA ya rodo-rodo berat tetapi insyaallah bersama Allah kita akan menang takwa Allah akan menyebabkan kita kuat dan seterusnya ketiga keempat yaitu ikatan di bidang fisik. dia dengan rahimnya. Karena dia sedulur dengan bulan Karena dia masih nisan dengan bulan Masih itu Didiklah dia supaya dia ada Silaturrahim Dengan ibunya Dengan saudara-saudaranya Dengan sanak keluarganya Itu harus dididik supaya dia tetap Bisa membuat sesuatu kebaikan Kepada sesamanya Masyarakat Ma muslimin inilah Yang bisa saya ringkaskan Daripada tafsiran dektat Yang ke-267 ini 20. 28 ini Mas ini Sudah hampir merampungkan Seri diktat yang berjudul Pendidikan Islam Tanggung jawab siapa Mudah-mudahan Dengan selesainya seri ini Seri Diktat yang termasuk Penting ini Mudah-mudahan kita dari Jamaah pengajian yang mempunyai putra harus sudah siap melengkapi segala sesuatunya Untuk mulai merealisir apa yang kita dengar sejak dua kemis yang lalu Sarana yang dimiliki oleh kaum subversi untuk merusak generasi kita, bangsa Indonesia Boleh dikatakan lengkap Tekniknya Dan para teknikusnya Bondonya Cara-cara merangsang Dan menarik hati kaum muslimin Pemuda dan pemudinya Sudah boleh dibilang luar biasa Tetapi kita belum mulai apa-apa Putra-putri kita masih tetap hanyut Kalau boleh dipakai bahasa Jawa Kintir dalam arus ini dan semua kita kaum muslimin Yang mengerti agama islam Mengetahui bahwa Kintir ini kejahannam Karena itu Saudara-saudara Paling sedikit kita sudah mempunyai tekad Tekad yang bulat Untuk mengatur masa depan Dari generasi yang kita sayangi ini Demi Menghuni Menjadi penghuni baik Buat tempat dan tanah air Yang kita sayangi pula Jadi apa halnya Kalau seperti seperti sekarang ini Akan berjalan lebih lama Tekad yang bulat saja Belum selesai kita atur Dan apa halnya Jika keadaan ini Berjalan terus menerus begini Karenanya kita harus kompak Dalam soal Mencegah ke. Jahatan. Untuk menentukan sikap Bersama kita juga harus kompak Menghadapi segala macam Mungkarot Yang dilansir oleh kaum Subversi asing seperti tadi saya katakan Di bidang akhlak Seperti film-film Obat-obat bius merangsang, Perangsang-perangsang yang keji Untuk merusak Gadis-gadis cilik kita dan ini perlunya juga Kita ijtihad Sambil minta-minta daripada Allah Mohon daripada Allah Supaya usaha kita ini Disembadani oleh Allah Dan generasi kita Diselamatkan oleh Allah SWT. Sebab ini Di bidang lukhika juga lukis Kita mengatur langkah begitu Kalau kita semua ini Merupakan kaum tani Masing-masing Punya sebidang sawah beberapa kapling dimiliki oleh satu orang. Itu kita nanti akan pasti mengutarakan dan mengeluarkan pikiran bagaimana kita bisa membendung jalan-jalannya banjir kalau umpamanya ada banjir. Itu sudah dianggap wajar. Kalau kita umpamanya ditakdirkan oleh Allah menjadi petani, ini tiap tahun ada banjir. Bagaimana caranya kita naikkan satu tanggul kayak apa kayak supaya banjir tidak merusak sawah kita bersama ini. Dan saya kira saudara-saudara juga sependapat dengan saya bahwa masalah anak-anak kita, generasi kita ini lebih jauh lebih penting dari seribu sawah. Karena kita mesti mencari jalan supaya kita membendung. Arus yang datang dari mana saja, tidak peduli siapa itu orang yang membawa. Kalau itu kejahatan, kita mesti ragum bersama. Kalau tidak, maka kejahatan itu akan meraja lelah. Kata Imam Azali, kejahatan itu satu jenis wabah. Ya seperti wabah cacar, kolera, tifus dan lain-lainnya cacar itu cepat menular. Juga kolera. Tapi lebih cepat lagi menularnya kalau wabah itu akhlak. Sebetulnya saudara-saudara sejak tahun 66 di bawah pimpinan generasi sekarang ini di bawah pimpinan angkatan 66. Sebetulnya waktu itu belum separah sekarang. Dan nanti Tahun 88 Akan lebih parah dari sekarang Kalau kita biarkan keadaan ini Diragum oleh satu pihak Siapa dia? PH setan dan konsopersi Akan kalah kita semua ini Kita yang sudah meninggal Bukan saja Kehilangan pahala dari anak-anak Karena tidak ada yang bisa mendoakan Tetapi juga Diseksa oleh Allah Kenapa kamu biarkan Kenerasimu tidak kamu raku Betul Saudara. saya Ini artinya tanggung jawab <klihat> Kalau kita tidak bertanggung jawab Berarti kita akan menerima pertanyaan Pertanyaan di bidang yang kita Abaikan Sembronokan ini Atau kita pura-pura Tidak tahu atau kita sudah kualahan ah, Masa buduo Aku kuat ijen tidak bisa kalau izin, memang. Maka itu karena jamaah pengajian harus kompak. Kalau ada mongkar, kita tegur, teracul bersama. Laporkan kepada kewajip tentang segala yang kita lihat dan ketahui akan merusak bangsa dan generasi bangsa ini. Saat sudah jelas mendiamkan kejahatan adalah kejahatan pula. Masanya Muslimin. Kita sekarang pindah kepada Acaranya sendiri Bagian ke kejelapan Pengawasan yang Maha penting Yaitu satu Mengawasi si anak Jangan sampai ia condong Kepandangan yang tidak baik Masyarakat mesin ini kita punya anak itu Laki atau perempuan mempunyai otak Dan tiap otak berpikir dan berpikir itu memandang apa yang dilihat ditentukan oleh pikirannya. Bahkan ada tiga masalah ini berjalan terus, bagaimana yang saya katakan. Pikiran manusia tidak terbatas, berjalan terus berkembang terus. Lidah manusia bergerak terus kecuali kalau tidur. Dan jamnya manusia ini berputar terus. Tiga benda ini berjalan. Kalau tidak kita isi dengan kebaikan, akan pasti terisi dengan kejahatan. Jadi pikiran anak kita itu mesti kita kontrol, kita arahkan. Disinilah kebijaksanaan seorang pengarah. Sekalipun so, tidak itu pikirannya, pandangannya akan condong kepada yang tidak baik. Condong kepada tidak baik itu, misalnya dia. Berbuat sesuatu Dengan sengaja Untuk mengganggu teman sebayanya Ini sudah bibit Akhlak yang kurang baik Kalau dia besar Akan lebih bisa Menerapkan itu kalau sudah biasa Jadi pikiran itu manusia Pandangan itu anak Harus kita kontrol, harus kita arahkan Dengan bohir, yaitu nasihat Petunjuk contoh yang kita perlihatkan sendiri dan dengan doa. Itulah secara batin kita doa. Secara roh. Dan jangan saudara sepelihkan masalah doa, saudara-saudara. Banyak orang tua yang sudah kualahan. Sudah tidak bisa, cara apa sudah ditempuh. Anak belum terpegang oleh tangannya. Masih dikeloni oleh setan masih dipegang oleh setan rapat-rapat itu ayah mengatakan ya Allah itu ayah bawa malam jadi setan itu diperangi oleh sang ayah dengan senjata malam yakni dia mulai tahajud berdialog dengan Allah sambil air mata bercucuran tahu-tahu anak itu berubah dalam satu detik dalam beberapa waktu detian saja sudah kelihatan lain ya. Jadi jangan menanggap doa suatu yang meluah. Tidak perlu dituanoi. Percuma jangan. Ini namanya putus asa. Dan putus asa tidak menguntungkan satu pihak pun. Baik yang merupakan pengasuh atau yang diasuh, tidak untung. Kedua mengawasi si anak jangan sampai ia terhingga penyakit suka meniru-niru. Ini anak harus dididik atas dasar Kamu ini mempunyai agama khos Agamamu ini adalah super agama Agamamu mempunyai dibawa oleh seorang nabi Yang merupakan suri teladan umat manusia Membawakan pula akhlaknya Kebiasaan-kebiasaannya Dan kamu diajar dan diatur Mulai kamu lahir Diadani kupingmu Sampai kamu dimasukkan liang. Nabi Muhammad SAW Mempunyai konsep Untuk mengaturmu Karenanya jangan gampang niru Niru si tanpa Ya niru siapa saja Yang lain daripada yang ditirukan oleh Rasulullah SAW Jangan gampang-gampang niru Ini mesti diarahkan sejak kecil Mengawasi si anak Jangan sampai tertarik oleh permainan-permainan haram Ini anak kadang-kadang dia main Dan permainannya itu haram Sudah rata orang yang jual brem Orang yang jual apa Bawa seperti lutri-lutrian kecil-kecilan Itu nanti kalau Nek, Puan putr ini Puan buk olaiki Olaiku ini latihan main judi. Belayar belah. Itu ayah mesti mengatakan kepada anaknya. Kolas-kolasan namanya itu. Kolas. Kolas oleh itu. Itu mesti kita bilang kepada anak. Tidak boleh kamu dekat orang-orang yang main gitu. Kalau anak-anaknya tekan catu teman-temanmu main begitu. Kamu harus nyengkel. Ini kalau besar dia nanti tidak takut main judi. Artinya sudah kulino. Kelihatan rolet, dia masuk tombol. Kelihatan itu jadi tidak canggung gitu. Tapi kalau anak yang tidak pernah dibiasakan dari kecil, kelihatan gitu itu dia tidak tertarik. Tidak berani. Sebab apa? Pas sudah dia Pasti dia kalah. Pasti dia ditipu. Sehingga nanti tertarik dia oleh suatu kelakuan menipu. Soalnya dia kalah terus. Jadi biasa judi dan menipu. Belayang belah itu semuanya harus kita jauhkan Main tapi nakalan juga itu harok, artinya tidak jujur, juga mesti kita kontrol dan kita kasih tahu. Walaupun soalnya soal nekeran misalnya atau layangan misalnya dan lain-lainnya. So, di lay layangan itu mainan. Ada dalanya anak-anak, ada benangnya orang putus dipegangi ini diputus. Ini satu cara Oportunis Mengambil orang punya Barang atau benda Atau usaha kepayahan orang Jerih payah orang Tanpa capek ya, Del, Dapat sekian meter Gratis Ini harus Dikatakan tidak boleh Jadi telitinya itu sampai ke situ saudara yang terhormat yang akhirnya mengawasi si anak Jangan dia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan haram Dia sendiri bisa melakukan sesuatu perbuatan haram Misalnya itu anak Bersama teman-temannya Tidur-tiduran biasa Lalu hal-hal yang tidak pantas dibicarakan Cara mengatur anak itu tidur Rasulullah s.a.w. tidak sampai Ketinggalan Laki, perempuan Saudara, sekandung Kalau sudah 7 tahun ke atas Jangan dicampurkan dalam satu ranjang Apa sebab? Ia ya, menjaga kemungkinan-kemungkinan Dimana masa Menginjak kepada puber Menyebabkan itu anak Tidak sadar dalam keadaan Begitulah Kalau ahli pendidikan Itu mesti mengawasi itu anak Di kamar mandi Itu anak harus diberi waktu tertentu Sehingga kemungkinan-kemungkinan Yang tidak pantas Terhindar oleh anak itu Mengawasi si anak Jangan sampai ia merubah agama Atau menjadi muli Moleh itu ateis. Jadi itu anak mesti dikasih tahu bahwa agamamu ini sudah tidak ada agama lebih baik dari ini. Tidak ada agama yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sahnya riwayat dan otentikkannya seperti Al Quran. Al Quran 1400 tahun kurang dua tahun, tidak pernah ada satu kepala mengatakan Quran harus diroboh. Quran berjalan di atasnya semua kaum cendekiawan dan intelektual dunia. Jadi kitabmu ini sudah super kitab Awas kamu sampai bisa merubah agamamu Untuk itu pelajarilah kamu punya agama ini Baik-baik Nanti kamu lihat agama yang lain itu gamblang, jelas Tahukah saudara apa sebab orang merubah agama? Yang merubah agama itu biasanya orang yang tidak mengerti agamanya sendiri Karena dia tidak mengerti agamanya Influte atau pengaruh rasuknya kata-kata Yang dibungkus dengan kata-kata kebenaran Dari pihak lawan Itu menyebabkan orang yang mendengar ini tertarik Sekali, dua kali, tiga kali akhirnya merubah agama Sebabnya Indonesia masih banyak orang-orang begini kaum kristian tidak mau menerima putusan SK nomor 70 oleh menteri agama eh, yang mulia jenderal alam syah tidak mau larangan merubah agama, dia orang tidak mau biar orang merubah agama, siap dia orang untung Indonesia ini masih kira-kira 70% buta agama yang mengaku muslim tapi kurang kuat jadi inilah yang disuk oleh mereka itu nanti, yang didatangi dan ini yang dioyak, keluar caplok keluar caplok. Karena itu pendidik harus memasukkan acara ini sebagai acara terpenting. Mewasiatkan anaknya, jangan sampai merubah agama. Nanti kamu tidak akan ketemu dengan ayah di, di akhirat. Dan tidak akan ketemu dengan ibumu di akhirat. Dan ayah tidak bohong kalau berbicara begitu, memang betul. Kalau salah satu dari famili kita merubah agama... Berarti tidak mungkin berada bersama kita di hari akhirat nanti Secara pasti, bukan secara surafat Betul Saya dengar ini dari salah satu orang Kiai menasehati Anak daripada temannya yang sudah nekat Mau merubah agama Antara lain yang saya dengar Ini di Wonosobo, Dia bilang koe katanya kamu ini maksudmu tidak mau ketemu sama ayahmu tadi alam akhiratna Tak kepingin kumpul ke ruang tuamu ning akhiratmu nek ape kepingin kumpul kaya mau kumpul ning dunia aja gampang-gampang rubah agama ini yang saya dapat tak itu betul itu rupanya itu anak tertarik dengan kata-kata yang indah ini tuh hak Karenanya dalam pendidikan harus kita masukkan ini masalah. Tiati lo agamamu, tiati agamamu. Sekolah ya sekolah. Tiati agamamu. Tiati akhlakmu. Itu mesti terus jangan bosan terus. Masalah pendidikan ini adalah masalah keuletan yang mendidih. Adaranya mendidih ini suka patah. Kering seperti dahan yang kering. Kena sedikit ada yang mendidik itu kayak rotan, fleksibel. Di apa-apaan enggak kotor. Itu yang lebih afdal. Yang ke-6. Jangan sampai anak mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Tiap anak itu harus diberitahu iki kewajiban, ini kewajibanmu, begini kewajibanmu, begini. Dan jangan sampai kamu tinggal kewajiban kewajibanmu terhadap orang tuamu kewajibanmu terhadap ibumu di rumah tangga, bagaimana kamu membantu keluargamu di rumah tangga kalau kamu disuruh membeli apa-apa, cepat kamu ambil eh, perhatian. kewajibanmu terhadap Allah sholatmu kewajibanmu terhadap teman-temanmu dan begitu seterusnya harus kita beri, kewajiban ini harus tahu dibebankan bagaimana kepada anak itu supaya itu anak biasa memikul beban dan kewajiban so kalau tidak itu anak merasa dirinya itu hidup tanpa kewajiban, kalau orang hidup tanpa kewajiban berarti dia hidup e, nganggur atau tidak punya tanggung jawab tidak-tidak tidak merasa mempunyai kewajiban yang ketujuh, mengawasi si anak jangan sampai ia biasa bohong ini sudah jelas Sering saya kemukakan Sampai-sampai kepada kalau ada tamu Memanggil kita Orang tua di rumah Jangan sampai kita kesusu Mengatakan kepada anak Kondo ayah metu Ayah wotan-wotan Itu bohong Dan bohong semacam ini Akan mendidik itu anak menjadi pembohong nomor satu Sebab itu didikan dengan praktek menyuruh. Tadi kan saya bilang kebiasaan-kebiasaan tidak pantas saja jangan, apalagi bohong. Ini paling tidak pantasnya kebiasaan. Ke-8 mengawasi si anak jangan sampai ia biasa pada puji-pujian. Kadang-kadang anak itu suka dipuji. Dialem terus, dialem, dialem. Nanti kalau tidak ada aleman dia tidak kerja. Jadi ini anak nanti terdidik atas dasar ria. Aku dah orang yang alam, aku mau. Saya sedekah, tidak ada yang menyebut nama saya. Weh, tak cabut sedekah aku. Aku mau burung sedekah. Saya tidak ko kok orang yang alam, mau aku pidato mana Jadi biasa dari kecilnya itu apa? Dipuji. Tapi ini bukan berarti itu anak tidak boleh, tidak sama sekali tidak dipuji. Tidak. Di dalam waktu-waktu tertentu supaya dia lebih suka berbuat baik. Dibuji, wah kamu baik Tidak, biasa Kesembilan, mengawasi anak Jangan sampai ia biasa meminta-minta Ini juga satu Kebiasaan tidak baik Pendidik harus bisa menyempurnakan pendidikannya kalau sang anak tidak tidak pernah menada. Tidak pernah minta. Dibiasakan saja dalam rumah tangga. Jadi jangan suka bilang, Bah, minta ini, Pak." "Bu, minta itu, Bu." Jangan. Biasakan dia melihat. Nanti Ibu mengatakan, "Kamu nanti saya akan kasih." Sebelumnya dia keluar mulutnya minta. Saya akan kasih, jangan minta. Apalagi minta pada temannya apalagi minta kepada tetangganya itu nanti menjadi biasa itu anak dan paling keji adalah orang tua yang menyuruh anaknya minta tapi orang tua yang bisa menyuruh anaknya memberi itu abbal sebab hadis al yazul ghul min saya suruh al yazul hadis mustafaun aleh adik hati, hati kita menyuruh kita punya anak coba jaluk no bol Oh, jalur no S eh, ko tombol ini, jalur no ini, teling no ini, no. Nanti dia biasa tidak mahu hati-hati kepada barangnya dan dia juga minta semua dari tetangga. Saudara-saudara ini sebenarnya satu cara dan setelah itu kita juga mesti mengawasi terus, mengawasi anak jangan sampai melepaskan. Nah. Jangan sampai mempunyai kebiasaan fisik yang tak pantas. Ada kalanya itu anak Mungkin melihat temannya, Mungkin melihat orang lain Bicara langkah, ininya digoyangkan matanya gini Seperti orang seksusen begitu Itu kalau dibiarkan jadi biasa Atau jalan membungkuk Atau jalan macam e, Orang yang tidak sempurna begitu itu mesti cepat-cepat kita -cepat seger. Masamu tidak boleh kamu kecip-kecipkan, itu tidak perlu. Biasa saja. Atau ee, kalau bicara pakai megang mulut, atau orang hasilnya tidak pantas. Atau tangannya dimasukkan hidung, atau tangannya dimasukkan kopeng. Itu mesti dibiasakan. Kalau mau ke tangan di hidung, harus pakai sabu tangan. ke tangan di kopeng juga mesti pakai sabu tangan. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, Kebiasaan yang baik Mestinya diatur Begitu upah Mengawasi anak jangan sampai Melepaskan tanggung jawabnya Terhadap segala perbuatan-perbuatannya Jadi kalau dia umpamanya Membuang kulitnya pisang di, ba di bawahnya Meja Itu harus kita panggil padanya Kulitnya pisang ini Siapa yang melempar di sini Saya, angkat taruh di sampah itu artinya merampungkan perbuatannya sampai beres. Tadi kulitnya pisang di tengah-tengah jalan itu tidak betul. Jadi dia mesti bertanggung jawab karena dia membuangkan kulitnya pisang di situ harus kita suruh dia angkat kulitnya pisang ke lain tempat. Dia mengambil canting dari kamar mandi keluar. Itu harus kita katakan canting ini siapa yang meludahkan? Saya kembali ke tempatnya tempatnya bukan ibu dan berikutnya jadi Tuhan ingat tanggung jawab merampungkan perbuatannya sendiri mengawasi si anak jangan sampai mendekati film-film TV buku bacaan, majalah surat-surat kabar yang tidak menguntungkan dia dan saya kira saudara-saudara sudah mengerti benda-benda yang saya sebut ini dari TV-nya sampai filmnya sampai semuanya memang kebanyakan tidak menguntungkan anak-anak kita jadi kita wajib, apa artinya wajib? Jadi sebaliknya kalau kita biarkan haram. Wajib mencegah anak untuk tidak menonton TV. Tidak menonton film. Tidak membaca majalah-majalah terdendu. Saya katakan pada saudara, berapa hari yang lalu ada majalah yang jatuh di tangan saya, isinya betul-betul porno. -betul Luang sewu. Itu kalau dibaca anak umur 14 tahun, 15 tahun, saudara tidak bisa nyeret kembali ke belakang. Dia maju berdal ke muka. Jadi jauhkanlah dia, awasi dia supaya dia tidak sampai memegang majalah-majalah seperti. Ini. Jadi majalah-majalah seperti. Majalah Qiblat Majalah yang ada isinya Baik agama Itu boleh saja dibaca Malah kita sediakan Komik-komik yang Upamanya merupakan komik para sahabat yang baik cerita cerita para sahabat Itu kita belikan Tapi hati-hati kita Walkkan dia dengan dia punya kesukaan Dia akan lihat TV Kalau kita kasih dia uang Dia akan nonton Youtube dan sudah tidak bisa kita pegang lagi. saudara-saudara kita pindah ke alinya yang ke-9 bagian kesembilan, setelah anak mencapai umur agak dewasa dibiasakan untuk dapat bekerja sendiri jadi itu anak tidak. seterusnya kita bantu apa yang bisa kita serahkan kepadanya untuk dikerjakan katakan padanya inilah pekerjaan selesaikan ayah akan melihat hajim Ruang jingkraknya hendaknya dibatasi di Antara rumah, masjid, dan masyarakat Jadi itu anak jangan dikasih menyimpang kemana-mana Awasi rute Jalannya ini Trajeknya ini anak Masjid, rumah Sekolah Masyarakat sebentar kembali rumah Jadi itu anak terkontrol Dia punya tempat, kita tidak selalu Jauh mengawasi itu anak Jadi dari madrasahnya ke masjid atau ke rumah pulang dari rumah ke masjid dan kembali ke rumah mudah itu anak menjadi saleh tidak sampai terkena radioaktifnya setan mengeratkan hubungan antara pemelihara dengan yang dipelihara ada kalanya yang kami pelihara ini orang yang tidak bisa kita ajak sayang menyayangi jadi Pak Priharjo secara kekerasan secara diktatur sejak mulai kecil itu anak kita pecuti terus sehingga tuh anak takut melihat kita itu melihat seperti melihat e, seorang CPM yang mengejar perampok misalnya jadi tuh anak tidak ada sayang dan tidak ada belas kasihan kepada pemelihara dia cuma takut takut tawannya takut tuhulannya dan siksaan Ini harus ditiadakan cara begini Kita harus ajak dia Supaya dia mengasihi kita Menyayangi kita Apakah itu ayahnya sendiri Apa gurunya Apa pamannya Apa orang yang walinya Apa bertanggung jawab kepada anak itu Kekerasan tidak boleh digunakan Seselusnya Daripada batas-batas tertentu Kita boleh keras Tetapi setelah itu kita harus Menjadi pemelihara yang supel, yang bisa menarik simpati anak itu. Keempat, selalu menyediakan bacaan dan alat-alat pengetahuan. Ini anak, saya katakan tadi, otaknya berjalan, otaknya juga minta makanan, seperti juga perutnya. Dan bolehlah kita, kalau kita sediakan makanan buat perutnya, tetapi makanan buat otaknya tidak, kita sediakan. Jadi makanan untuk otak juga harus kita sediakan. Supaya apa? Supaya otak segar, sehat, makan. Dan makanan itu mesti bergizi. Seperti juga makanan yang kita sediakan kepadanya. Ada dagingnya, ada telurnya, ada macam-macam supaya ada gizi. Juga makanan untuk otak harus bergizi. Tidak dibaca, tidak dibelikan kepadanya buku-buku terjemahan misalnya Uh, Lady Hamilton B.Y. Shakespeare Dan orang-orang yang dongeng-dongeng saja pura-pura pura itu Itu tidak demikian Seribu satu malam Itu akan otaknya makan makanan yang tidak bergizi Banyak tetapi tidak bergizi Akhirnya tidak sehat Seperti orang yang makan Tiga piring nasi Putih cok Akhirnya dia biri-biri tidak ya ada, tidak ya ada vitamin B-nya, tidak ada kizinya, sakit. Memilihkan buku-buku bacaan dan menyelidiki nilai buku-buku yang ada padanya. Kadang-kadang itu anak datang sudah membawa buku. Tidak ada perintah saudara dan tidak ada perintah gurunya, tidak ada. E, itu dia punya kemauan. Itu mesti kita panggil. Itu buku apa di tanganmu Kita baca buku itu. Kita nilai. Ah ini tidak apa dibaca Atau ini harus kita rampas Tidak boleh dibaca Ini kalau kita biarkan Berarti kita membantu itu anak minum racun Minum racun buat utaknya Nanti tahu-tahu dia sholat sudah males Atau dia condong kepada satu arah Pemikiran yang tidak baik Atau tidak cocok dengan agama Disinilah letaknya Kita punya kekurangan ke ke Kekeliruan Enam, merangsang anak untuk suka membaca terus-menerus Ada kalanya anak itu malas membaca Dalam soal begini, anak tidak boleh dibiarkan malas membaca Banyak sekali anak-anak sekarang itu malas kalau disuruh membaca Karena itu ilmu pengetahuannya tidak tambah Dia mau apa apanya dalam buku sekolahnya saja, lebih dari itu tidak mau Ini harus dirangsang pikirannya supaya dia suka membaca menanam rasa tanggung jawab terhadap perkembangan agama Islam. Anak kita itu harus kita kisah, kita beritahu bahwa Islam itu sekarang dirongrong, Islam itu sekarang banyak musuhnya, Islam itu didiskreditkan umat Islam itu tidak menepati janjinya kepada Allah. Kamu hati-hati, jangan sampai Islam itu disembelih oleh kaum yang tidak Muslim di hari bahanmu. Munggu itu diumpamakan anak Kamu harus merasa tanggung jawab Perkembangan Islam Jangan kamu diem saja Islam dihitungkan di Kamu harus mempunyai perasaan cemburuan Terhadap Islam yang sekarang ini Dalam posisi yang lemah seperti sekarang ini. Itu nanti itu anak bertanggung jawab Artinya nanti dia Berusaha mendekati para bubalel Berusaha Menyampaikan undangan Untuk tabelel Berusaha untuk anak untuk dia sendiri belajar tablil dan belajar hadis untuk tablil. Itu berkat izian waktu kecil. Kedua apa? Memperdalam semangat perjuangan dan ketatriaan di dalam jiwanya. Seperti itu anak, diberikan suatu gambaran bahawa manusia ini harus berjuang. Hidup ini semuanya juga lapangan yang baik buat perjuangan. Tidak ada kebenaran yang akan berjalan kalau tidak diperjuangkan. Dan setiap perjuangan harus ada pengorbanan. Ini harus kita kasih tahu kepada anak kita. Supaya dia mengerti. Gitu kalau itu anak tidak tahu hal ini, dia tidak akan berjuang. Dia akan menunggu saja. Menunggu kegur'an itu berjalan sendiri dengan kedua kakinya. Sama saja dia menunggu dengan... Waktu yang panjang untuk menunggu gagak itu sampai keluar uangnya, nggak mungkin itu gagak menjadi ubanan. Jadi, ia membuang sia-sia waktu menunggu hal itu. Dan kejujurannya, kesatrianya itu harus kita pelihara, betul. Ma'asrul semin bagian sepuluh, satu, mempengaruhi dengan atidah sejak ia kecil akan membuahkan keluhuran budi. Anak yang tentang aqidah tidak ditanamkan sejak kecil, budinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa ditunggu buah yang baik daripada seorang yang aqidahnya tidak mantap. saudara kan sudah mengerti seperti kita juga sama-sama memahami bahwa takwa itu adalah telurnya iman. Tidak ada orang takut kepada Allah kalau dia tidak beriman, betul? Jadi iman itulah rasapkan. Tidak ada orang yang bohong, melainkan dia tidak begitu mendalam imannya. Kalau imannya dalam, dia tidak bohong. Kalau imannya dalam, dia punya aman ikhlas. Tidak tunggu dipuji. Kalau imannya dalam, dia membantu tanpa minta balasan itu semuanya budi luhur, budi luhur berpangkal kepada iman. Jadi akidahlah yang harus kita tanam. Tanpa akidah itu anak tidak bisa berbudi luhur. Jangan diharap. Seperti tidak ada akidah lain. Akidah barat misalnya etiket. Bagaimana menghadap tamu seperti mana saya terangkan. Kalau kalau di resepsi pakai pakaian apa itu aturan barat. Itu akhlak kata dia. Kalau pegang sendok tangan kiri itu aturannya barat. Bukan akidat Etiket Kita tidak, kita akidat Yang mesti lahir dari dia punya roh Dari dia punya keemauan Dan ide Dua, mempengaruhi anak dengan pergaulan yang baik Pendidikan yang ikhlas Itu anak kalau kita didik dengan ikhlas Kita pengaruhi dia dengan pergaulan baik Jadi itu anak umur 2 tahun, 3 tahun Mesti kita ajak ke tempat ulama Ke masjid ke tempat umum begini yang mengaji nanti itu anak akan ingat sampai besar, saya dulu pernah diajak oleh ayah menghadiri pengajian saya dulu pernah diajak oleh ayah kepada satu orang kiai, atau satu orang ulama, lalu saya didoakan oleh ulama itu, nanti fikiran itu anak kepada ulama dan para kiai dan pada zuama, simpati sekarang ini anak-anak kalau melihat ulama malah mengece mengece tidak ada respek tidak ada hormat Sebab apa? Itu anak tidak salah Salahnya itu anak tidak pernah didekatkan Tidak pernah dimasukkan Dalam majlis-majlis Di mana <coughs> ulama bergerak Itu anak <coughs> Tahunya dia di dalam majlis-majlis Di mana itu film Ditayangkan di latar eh, Di layar kemidi Ulahial billah. Ya, jangan respek sama orang-orang barat. Respek sama jenderal-jenderal barat. Respek sama bendera-bendera kebangsaan barat. Lagu-lagu barat. Semuanya barat. Atau pencak silatnya timur. Faham-faham komiunnya timur. Dan ini anak akhirnya diombang-ambingkan. Di saat-saat seperti itu kalau sudah lihatkan mukanya ulama diketawai olehnya. Dan dia tidak tertarik. Jadi kita ini mesti dari kecil itu anak dibawa ke tempat-tempat lingkungan orang baik-baik. Nah ini apa yang yang ketiga mempengaruhinya dengan lingkungan dakwah. Ini juga merupakan salah satu syarat. Beginilah, saudara-saudara yang terhormat. Dan akhirnya kesimpulan satu Al Quran dan Sunnah tidak akan mempunyai pengaruh. Sehingga ia menjelma Menjadi manusia yang berjalan Dengan kedua kakinya Jadi Quran dan sunnah Nabi ini Bisa dioper Oleh manusia hidup Seperti saya dan saudara-saudara ini Lalu kita tekad mengamalkan Lalu Quran itu otomatis beramal, berwujud Kalau ada orang tanya Mana Quran ini? Ya ini, ini umat Quran ini, lihatkan akhlak Lihatkan kejujurannya. Coba sampai janji Sama ini umat Coba sampaian ajak bergaul ini umat. Coba saudara suruh ini satu orang dari antara yang ada ini. Saudara pele siapa saja. Suruh timbang. Lihat timbangnya kan jujur. Lihat kata katanya. Lihat supelnya itu namanya umat Qur'an Ini yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Qul inkuntum tuhbu nallah wa tabiyoni yuhbikum Allah. Jadi kalau kamu betul-betul merasa cinta kepada Allah Dan memang sebenarnya Allah harus dicintai Karena dia adalah segala-galanya kita punya hidup ini Tetapi apa buktinya? Buktinya ikutilah aku Kata Rasulullah SAW Itulah yang kedua Nabi Muhammad SAW Tidak menakluk dunia Melainkan setelah beliau merubah Sahabat-sahabatnya dan kader-kadernya menjadi Quran yang berbicara dan bergerak hidup itu sebab Nabi menang. Nabi menang toh tidak sendirian, saudara-saudara. Dia mencetak kader, kader ini dicetak, diulas, diperkedel sampai jadi Quran berjalan. Jadi akhlaknya sahabatnya akhlak Quran. Kalau menang tidak sombong, berpuasa tidak congkak, kalah tidak putus asa bersahabat bergaul seperti sedulur bahkan lebih daripada itu itulah sebab kemenangan sahabat rasulullah saw tiga krisis umat islam dewasa ini adalah krisis pendidikan koma keteladanan dan kepemimpinan saudara-saudara kita sekarang ini mengalami satu krisis krisis besar Krisis kita ini adalah sebab-sebabnya tiga, pendidikan tidak beres, kedua, keteladanan tidak ada, mau teladani siapa saudara-saudara? Ada satu orang bilang kepada saya, saya ini punya modal, tolong tunjukkan saya seorang yang amanat, yang mana, saya bilang, wal'aku, saya tidak ketemu orang amanat, tidak kenal saya, saya tidak pernah melihat orang yang amanat, jarang sekali. Yang ketiga kepemimpinan tidak ada pemimpin yang bisa mengarahkan ini umat ke satu jalan yang baik mudah-mudahan kita semuanya insya Allah Taala berkat seri tiga seri ini sudah banyak mengambil satu kesimpulan untuk bergerak selanjutnya Amin ya robbal alamin silahkan Saudara ada pertanyaan ya. Satu, andai kata akbar itu dipindah ke lain tempat di dunia, apakah kaum muslimin harus munajat? Saudara-saudara, saya kira ini pertanyaan saya belum pernah ditanya orang seperti ini. Kalau Kaabah itu dipindah dari Mekah misalnya ke mana? Indonesia, ke Indonesia atau ke Australia atau ke London, apakah kita mengikuti kiblat Kaabah? Di mana Kaabah ada atau tidak sudah saudara sepanjang saya ingat Dari Madhab Abu Hanifah Dari Hasyad Ibn Abidin Saya kira itu Kaabah Tidak diikuti batunya Tapi diikuti erbnya Tempatnya itu, arsahnya Jadi di mana itu Tempatnya Kaabah itulah yang kita arahkan Dan tidak berubah sampai hari kiamat Mungkin penanya ini dalam rangka Dia bilang Israel ini sekarang kuat dan kekuatan Israel akan menjadikan Israel lebih kalab daripada Abraah yang mau merobohkan Ka'bah dan dipindah ke tempat Abajah. Ingat Saudara-saudara. Lantas lahir Nabi Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam. Lahirlah cerita Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi' Tapi saya kira harus yang menanya ini juga tenang bahwa kalau ada orang Menindahkan Ka'bah, maka dia akan ketemu Ashabul Fil yang kedua. Oh. Sebab yang memiliki Kaabah adalah hidup Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin itu Kaabah akan dipindah Tetapi walaupun begitu seandainya dipindah Maka bekas-bekasnya batu-batu Di bawahnya Kaabah itu Runtuhnya atau rubuhannya Kaabah Di situ tetap kita mengarah Tidak bergerak Begitulah maghap Abu Hanifah Dan saya kira Begitulah yang dimaksud oleh Agama Islam Bagaimana kecuali Kejalan dalam satu jenazah Mana yang lebih aktual Di depannya atau di belakang uh, Jenazah itu saya kira saudara-saudara ada ikhtilaf Di antara madhab Terserah pada saudara-saudara Kalau Syafi'i, Malik Syafi'i dengan Imam Malik mengatakan uh, Depan jenazah lebih aktual Karena Hadis yang mengandung perbuatan seperti itu Oleh Nabi dan sahabat Serta Qulabak al-Rajidin Jalan di depan jenazah Kalau Imam Ahmad boleh di samping Boleh di belakang, boleh di muka Boleh di saksukanya Supaya memperluas jalan Dan e, mempercepat jalan pengantar-pengantar jenazah ini Tapi Abu Hanifah menentukan di belakang Di belakangnya lebih afdal Karena beliau berpegangan dengan hadis riwayat Tawus bahwa Tidak pernah Rasulullah SAW jalan di, di jenazah Malingan di belakang, Sampai mati Sampai beliau wafat. Begitu riwayat ta'wuz. Jadi Imam Abu Hanifah mengambil pendapat ini di belakang. Syafi'i dan Malik di depan. Imam Ahmad lepas. Terserah. Tinggal kita memilih saja. Ya, Di belakang boleh, di muka boleh. Ada lagi. Yang terakhir. Sampai di mana kesempatan hadis La ta'bubbul amwa ta'inau ta'abdaul gama'a Lata subul amwat faina omgat abu tauhil ma amil. Jangan kamu mengumpat-kumpat memaki-maki orang yang sudah mati, karena mereka sudah menjumpai apa yang mereka perbuat-perbuat dan di dunia Hadis ini Sahih. Riwayat Bukhari daripada Aisyah. Malah Terwidi menambah daripada riwayat Muwira uh, juga kurang lebih seperti begitu juga. Jadi hadis ini hadis Sahih. Dengan demikian, Saudara-Saudara, maka pertanyaan-pertanyaan telah terjawab. Tinggal satu permohonan daripada salah seorang eh, teman Majlis Taqlim ini mohon supaya kepada Ibu eh, Rohah Kauman dibacakan fa Fatihah kepada arwah Ibu Rohah di kaum mari kita bersama-sama membacakan Fatihah untuk arwah beliau al ya ada ra